Eh, itu huh, Sama sekali gak ketangkep Apa gak bisa ditangkep pake jaring p e n a n g k a p serangga ya? Eh, kamu juga tolong bantu dong Lihat, Ayun kan jaring p e n a n g k a p serangga kayak gini Terus kalau udah ketangkep kasih tauku ya hmm Bukan serangga yang ditangkep Aku juga gak tau apa bisa m e n a n g k a p n y a p a k a i jaring p e n a n g k a p serangga atau engga k a h、huh, Yang d i t a n g k a p bentuknya kayak peri? Aku juga gak ngerti, tapi di pulau ini ada makhluk hidup misterius gitu Aku pernah denger, kadang tuh ada yang ngeliatnya di area taman Entah itu peri atau binatang Oh ada juga yang bilang k a l a u bentuknya kayak maskot Eksistensi yang misterius dan sulit dipahami <laughs> Membingungkan sih, makanya kita sebut aja itu peri Pokoknya kasih tau aku ya kalau kamu udah m e n a n g k a p sesuatu yang aneh Enggak,、hmm? a kan aku apa-apain kok Kalau ketangkep, aku cuma pengen lihat aja kayak apa Soalnya aku kan belum pernah lihat, itu doang sih Ayo, kamu jangan ngulur waktu, cari yang bener ya Makanya kan aku bawa kamu kesini. Bisa aja dia sembunyi di semak-semak gak sih?、Hm? Gimana? Ada. Gak ada kah?、Hmm. Hmm, kalau gitu, bagaimana kalau di atas pohon? Mungkin dia bersembunyi di bayangan dedaunan? Aku gak mau manjat. kamu Kamu mau coba manjat? Atau sebaiknya jangan deh Mungkin ya kan、mm, Gak lucu nanti kalau jatuh terus terluka Tempat yang kita belum cari ada di...、Mm, mungkin di bagian teluk? Atau di dalam air? <tuh> Aku gak mau berenang Kamu mau coba gak? <tuh> canda kok Aku gak mau kamu tenggelam juga di dalam air Hmm, kalau gitu kita cuma bisa mencarinya di daerah semak-semak aja Dari tadi kita udah mengayunkan jaring penangkap serangga tapi gak ada apapun yang masuk Kalau gak bisa menemukannya dengan cara ini artinya cara mencarinya yang salah Mungkin aku harus mempertimbangkan kembali metodenya dari awal Kalau menurutmu kita harus gimana? Ah, tapi jangan ngomong berhenti mencari ya Hmm... Oh iya, aku punya ide bagus Coba kamu lakukan sesuatu yang mungkin disukai oleh peri Kalau begitu mungkin perinya pasti muncul Aku bisa nangkep p a k a i jaring selagi kamu diserang oleh perinya Ini memang strategi udah paling bener deh Heh? Hmm, apa yang disukai para peri mana mungkin aku tahu apa yang disenangi oleh peri mungkin、hmm, gimana kalau bernyanyi atau membuat suasana seru atau menggunakan cemilan untuk memanggilnya keluar gimana kalau kayak gitu aku serahkan semuanya aja ke kamu deh soalnya aku percaya sama kamu semangat ya Kamu ngapain? m e n a r i Dengan gerakan aneh kayak gitu? Ya... sedikit menarik sih... Suasana serunya mulai terlihat... Mungkin perinya akan muncul? Gak mungkin gak sih? <laughs> Maaf ya, aku kayaknya kebanyakan <laughs> bicara Oke, kamu gak perlu melakukan gerakan aneh itu lagi, oke?、Okay? l o h Tadi... k e d e n g a r a n suara gak sih? Kayaknya bukan perasaan aku aja deh Tuh, ternyata aku gak salah dengar Kita b e n a r b e n a r berhasil memancing peri Coba kamu teruskan tarian aneh itu Oh, suaranya makin mendekat.、Uh, sepertinya bukan sesuatu yang besar. Kita mungkin bisa tangkap pakai jaring. Nus, sedikit lagi. Oh, suara ini. Ah, ternyata seekor kucing. Hehehe, lucu, lucunya. Kamu datang dari mana? Kayaknya kucing liar karena dia gak pake kalung di leher Coba liat, h lucu banget gak sih? Lah, kamu masih melakukan gerakan aneh itu? Udah kamu udah boleh berhenti sekarang, nanti kucingnya takut l o h Ya kan? Kamu takut k a w n u n g a n gerakan aneh teki t u Udah terbiasa dengan manusia ya? Oke, pencarian peri udah selesai Hari ini kita main-main aja deh sama kucing ini Makasih ya, udah bantu aku Hmm... Tapi sayang sekali, kita nggak bisa menemukan perihnya Sebagai gantinya, kita ketemu kucing yang lucu Nggak apa-apa Rasanya puas juga